بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه قال المصنف رحم الله نافعنا به وبعلومه في الدارين امين وخامسها دخول وقت لدائم حدث كسالسين ومستحاضه ويشترط له ايضا ظن دخوله فلا يتوضا كالمتيمم لفرض او نافل مؤكد قبل وقت فعله ولصلاة جنازة قبل الغسل وتحية قبل دخول المسجد وللرواتب المتأخرة قبل فعل الفرض ولازم أبوآني أو تيمماني على خطيب دائم الحدث أحدهما للخطبتين والآخر بعدهما لصلاة جمعة ويكفي واحد لهما لغيره ويجب عليه الوضوء لكل فرض كالتيموم وكذا غسل الفرج وإبدال القطنة التي بفمه والعصابة وإن لم تزل عن موضعها وعلى نحو سالس مبادرة بالصلاة فلو أخر لمصلحتها كامتظار جماعة أو جمعة وإن أخرت عن أول الوقت wa ila masjidin lam yadhurrah barakah inna al-rahmannur rahim la wa ta'allum ta'alima wal istifada wan naf'a in muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dan yang kelima daripada syurutul wudhu syarat-syaratnya wudhu duhulu waqtin masuknya waktu lidai mi hadatsin bagi orang yang selalu hadas Kasalisin seperti Orang yang Salis selalu Keluar air kencing, Atau juga bisa kasalasin Kalau salis berarti isim fa'il Kalau salas berarti masdar Wa Dan seperti juga orang yang keluar Perempuan yang keluar darah istihalah Wayusyaratu lahu aydhan Dan nuduhulihi dan disyaratkan bagi orang yang da'im il hadath Juga lon nuduhulihi menyangka masuknya waktu Kalau dia tidak tahu masuknya waktu dengan yakin Berarti dia harus ijtihad dengan lon berarti Falaya tawadla'u maka tidak boleh wudu orang yang da'im il hadath Kalmu tayamim sebagaimana orang yang tayamum Lifardhin untuk satu fardu. Atau untuk sholat sunnah mu'aggotin yang ada waktunya Qabla wakti fi'lihi sebelum waktu mengerjakannya Wali sholati janazatin qabla ghusli Tidak boleh wudhu bagi orang yang daimul hadas untuk sholat jenazah Qabla al-ghusli sebelum memandikannya Wa tahiyyatun dan tidak boleh wudu bagi orang yang mau, orang yang mau salat tahiyatul masjid qabla duhulil masjid sebelum masuknya masjid. Walirawatibi dan untuk orang yang salat rawatib tidak boleh wudu salat rawatib al-mutaakhirah yakni ba'diyah salat rawatib al-mutaakhirah qabla fi'ilil fardhi sebelum mengerjakan salat fardunya. Jadi sini syarat untuk bagi orang yang daimul hadas Untuk syarat orang yang tidak daimul hadas orang yang salim berarti Jadi situ ada salim ada salis Kalau salim itu orang yang selamat Seperti kita yang tidak ada penyakit daimul hadas Atau apa ini beser Ya, bagi orang yang besar, bukan kita termasuk orang yang besar dan bukan perempuan yang mustahadhah. Berarti dia dikatakan salim, orang yang selamat, yang sehat. Kalau orang yang apa yang salis, orang yang besar, salisul bol atau juga salisul madi juga bisa atau juga bahkan salisul mani. Dia terus-terusan keluar mani, terus-terusan keluar Madi, atau terus-terusan keluar air kencing. Tidak berhenti. Atau bahasa Maduranya katanya charger ya. Ah itu. <laughs> atau perempuan yang mustahalloh, ya perempuan yang mustahalloh, perempuan yang keluar darah istihaalloh, yaitu selain keluar darah head atau nifas, darah penyakit namanya, nah, ini terus-terusan keluar dia, gimana wuduhnya? Wuduhnya ada tambahan syarat, yaitu apa? Setelah masuknya waktu. Jadi kalau seandainya dia perempuan mustahalloh mau salat duhur berarti wuduknya setelah masuk waktu duhur ada seorang yang kena penyakit besar terus-terusan kencing berarti syaratnya dia wuduknya harus setelah masuknya waktu untuk sholat duhur ya setelah masuk waktu duhur itu syarat tambahannya di situ dia harus masuknya waktu secara yakin yakin berarti dia tahu dengan tanda-tanda masuknya waktu dia tahu oh ini sudah masuk waktu dengan yakin dia, kalau dia tidak yakin seperti seandainya mendung, tidak boleh dia langsung wudhu kecuali ada zon. Arti mengetahui masuknya waktu itu dengan secara yakin atau dengan cara zon. Zon itu dari apa? Dari istihad. Kalau ada mendung, tidak kelihatan matahari ini sudah tergelincir matahari atau belum, dia tidak tahu, berarti dia harus istihad. Ada caranya untuk mengetahui masuknya waktu dengan cara istihad. Setelah dia istihad, baru ada don di situ. Ketika ada don, baru dia boleh untuk wudu. Kalau dia nggak tahu mendung, ini masuk waktu atau enggak Langsung dia wudu, gak sah wudunya. Kenapa syaratnya harus cara yakin atau don? Kemudian sini dikasih tahu, kalau sudah dikasih tahu bahwa orang salis, orang yang besar atau perempuan yang mustahil, tidak boleh wudu kecuali setelah masuknya waktu. Berarti apa untuk sholat fardunya, untuk sholat sunahnya tidak boleh wudhu sebagaimana orang tayamum sama hukumnya. Orang yang daimul hadas dan orang yang tayamum tidak boleh wudhu kecuali tidak boleh dia uh, tayamum sebelum setelah setelah masuknya waktu. Jadi seta, dia kalau tayamum tidak boleh tayamum sebelum masuknya waktu. Nanti ada sebetulnya bab tayamum ini kafli tandingir. Hukumnya orang yang tayamum seperti daimul hadas Jadi kalau ada orang tayamum sebelum masuknya waktu ndak sah tayamumnya. Karena apa? Syaratnya tayamum, pak ada duhulil juga. Ini sebetulnya nanti pembahasannya di tayamum, cuman di sini kasih misal untuk hukum yang sama. Katanya ndak boleh wudhu bagi untuk orang untuk sholat fardu dan untuk sholat sunnah yang ada waktunya sebelum Waktu mengerjakannya Berarti sebelum sholat duhur Sebelum masuk waktu duhur Tidak boleh dia wudhu Berarti setelah masuk waktu duhur Untuk sholat sunnah Sebelum waktu mengerjakannya Kalau kita mau sholat duha Tidak boleh sholat duhur Wudhunya kita sebelum Waktu duha Waktu duha itu dengan apa? Dengan terbitnya matahari ukuran satu tombak Ini masih terbit baru Terbit matahari dia wudhu Orang yang, yang besar. Atau perempuan yang mustahalo Untuk apa wuduknya? Untuk sholat duha tidak sah Kenapa? Goblah waktu fi'lih harusnya Kemudian untuk sholat jenazah Kalau dia mau sholat jenazah Di masjid ada jenazah Sedangkan dia orang yang Kena penyakit besar Mau sholat jenazah tidak diperbolehkan Kecuali si mayid sudah dimandikan Tidak boleh wuduk sebelum dimandikan Sebelum mayat dimandikan dia wudhu Untuk apa? Untuk sholat jenazah Gak sah. Kenapa? Gobla wakti fi'li Ukurannya sholat jenazah dengan dimandikannya Watahiyatun Untuk sholat tahiyatul masjid Tidak boleh sebelum Masuknya masjid Ini repot ini Soalnya tempatnya wudhu kan di luar masjid Jadi dia tidak boleh Sholat tahiyatul masjid Ya Tidak boleh e, kalau dia ingin Sholat, sholat tahiyatul masjid tidak boleh wuduk kecuali setelah masuk masjid. Di nah, tempat wudhu ada di luar masjid. Ada sebetulnya caranya. Ya, tahiyatul Masjid kan solat indiratkan. Tahiyatul Masjid kan solat yang bisa masuk ke solat yang lain. Yaudah tayamum dia e, wuduk di luar masjid untuk solat, misalnya kopliatul tuhr untuk solat fardhunya. Ketika sholat goblia taluhur atau sholat fardunya, diniatkan juga tahiyatul masjid. Dapat dua-duanya itu. Kan sholat bisa masuk kepada sholat yang lain, itu sholat tahiyatul masjid. Kemudian, wa tahiyatun gobladuhu lil wakti, tidak boleh wudu untuk sholat tahiyatul masjid sebelum masuknya masjid. Walir rawatibil mutaakhirah, untuk rawatibil mutaakhirah gobladuhu lil fardhi, sebelum mengerjakan sholat fardhu. Jadi kalau dia ini Cuman kalau dipisah ya Kalau setelah sholat fardu Dia kan boleh untuk tayamum kan Boleh sholat semuanya Ini untuk se apa? Untuk yang salis saja Kemudian untuk orang yang khutbah Untuk orang yang khutbah Berarti sholat jumat ini Walazima wudu'ani Aw tayamumani ala khotibin Daimil hadath Dan wajib dua kali wudu' Atau dua kali tayamum Ala khotibin untuk khutib orang yang khutbah dah ala untuk orang yang khutbah khutbah Jumat dah hadas, sedangkan dia dah hadas selalu hadas. Maksudnya apa? Untuk or, apa khutib orang yang khutbah yang dia punya penyakit besar, berarti dia wuduknya dua kali. Kenapa? Ahaduhuma salah satu daripada dua wuduk tadi lil khutbaten untuk dua khutbah. Walakhirubah dahuma disolati Jumatin dan yang lain wuduk yang, yang kedua dahuma setelah dua khutbah di solati Jumatin untuk solat Jumat. Jadi untuk orang yang kena penyakit besar wuduknya dua kali wuduk pertama untuk khutbah kemudian dia setelah dua khutbah wuduk lagi untuk solat Jumat. Karena dua-duanya kan fardhu. Wajakfi <tuh> wahidun lahuma dan cukup satu kali wudhu Lahuma untuk dua-duanya Untuk khutbah dan jumat Lihwairihi bagi orang yang selain Daimul hadas Orang yang sehat, cukup satu kali wudhu Seperti seandainya ada orang yang sehat Khutbah, ya wudhu satu kali Untuk khutbah dan untuk Sholat jumat Ini dua kali wudhu, ini diperuntukkan Untuk orang yang daimul hadas Wajibu alihil wudhu Likulli fardin dan wajib alaihi bagi wa wajib alaihi dan wajib alaihi bagi orang yang daimul hadas al wudu wudu likulli fardhin untuk setiap fardu. Jadi untuk orang yang daimul hadas wudunya setiap kali fardu. Tidak boleh wudu untuk salat duhur dipakai untuk wudu salat asar. Kenapa? Satu kali wudu untuk satu kali fardu. Kata tayamum sebagaimana tayamum. Tayamum itu untuk satu kali fardu. Kalau dia tayamum untuk duhur, masuk waktu asar, ya harus tayamum lagi. Walaupun itu salat jamak. Seandainya jamak takdim digabung dua salat. Mari tayamum untuk duhur, tayamum lagi untuk asar. Kenapa? Karena satu kali tayamum untuk satu kali fardu. Nah, ini kewajiban bagi orang yang salisulbel, salusulbol atau daimul hadas tadi, iaitu orang yang selalu keluar kencing atau orang yang mustahhalloh. Berarti dia wuduknya harus setelah masuknya waktu. Selain itu ada kewajiban yang lain. Apa itu? Wakada goslul farji dan begitu juga membasu faraj. Kemaluannya waibdalul kutnah dan mengganti kutnah kapas atau yang lainnya. Alati bifamihi yang mana kapas tadi bifamihi ibifamil farji di mulutnya faraj wal isobah dan mengganti juga isobah perban wa ilam tazul an mawdi walaupun tidak hilang dari barat tempatnya maksudnya tetap dalam keadaan rapat masihan jadi disyaratkan Selain dia wuduknya setelah masuknya waktu, bagi orang yang daimul hadas disyaratkan juga harus diperban. Kan dia kan kencingnya terus-terusan keluar. Perempuan yang mustahalah darahnya terus-terusan keluar, ya bacaranya sebetulnya hasilnya seperti ini. Kewajiban bagi orang yang kena daimul hadas wajib pertama kali dihasu. Hasu itu apa? Disumbat. Ya, disumbat cuman syaratnya disumpel ya. Disumbat atau sumpel Itu syaratnya bagi orang yang Bukan orang yang puasa Dan bukan juga orang yang Merasa terganggu dengan itu hasu. Kalau dia disumbat Sakit Ya gak biasa dia Sakit bisa melukai Ya berarti gak wajib disumbat Atau dia puasa Bisa batal puasanya Kenapa masuk N ke dalam sesuatu yang dikatakan Jof nantinya itu Masuk sesuatu ke dalam lubang batal puasanya Selain dua orang ini Selain orang yang merasa terganggu Dan selain orang yang ber, apa, puasa Berarti Wajib bagi dia untuk menyumbatnya Setelah menyumbat Di apa? Isobah, diperban Kalau memang Tidak bisa kuat sumbatnya Kalau sudah disumbat tidak mungkin Tidak keluar dah, kuat itu Tidak perlu isobah berarti Kalau tidak berarti diisobah Diperban lagi setelah diperban itu pekerjaan harus setiap kali Sholat fardu setiap setiap kali dia mau sholat seperti itu jadi caranya dia wudu sebelum wudu dibersihkan farjnya setelah dibersihkan farjnya kemudian ditutup sebelum wudu ini dibersihkan farjnya kemudian disumbat kemudian ditutup di apa diperban setelah itu dia harus langsung wudu tidak boleh ada e, berhenti yang lama, harus langsung wudhu dan wudhunya harus mualah berurutan. Setelah selesai wudhu harus langsung sholat, tidak boleh diakhirkan. Itu cara untuk orang yang salah apa? Untuk orang yang daimul hadas Maka dituliskan di situ, Waala Nahwi Salisin Mubadaratun Bissalah dan bagi orang yang semisal salis, orang yang besar. Mubadaratun wajib bagi dia, apa mubadaratun segera bisolati untuk mengerjakan solat. Kalau akhir, kalau seandainya dia mengakhirkan lima selahatiha untuk maslahannya solat, kantilori jamaatin seperti menunggu solat berjamaah, aujumatin atau menunggu solat jumat. Wain ukhirat anda awalil waktu, walaupun itu solat jamaah diakhirkan daripada awal waktu. Solat duhr. Bukan setelah adan langsung sholat tidak diakhirkan setelah setengah jam walaupun kalau dia menunggunya untuk jamaah wakadhabi ya, wakadhabin ilah masjidin atau dia mengakhirkan sholatnya kenapa karena pergi ke masjid lamyalur rahu tidak membahayakannya berarti dikatakan orang yang setelah dia memerbanya menyumbatnya kemudian dia wudhu harus langsung sholat tidak boleh diakhirkan kalau diakhirkan Bukan untuk masalahat sholat, bukan untuk uh, urusan sholat. Berarti dia wajib mengulangi lagi. Kalau untuk masalahat sholat seperti apa tadi itu? Menunggu jamaah, atau menunggu sholat jumat, atau masalahan pergi ke masjid, atau untuk menutup aurat, atau untuk me apa mengetahui arah kiblat. Nah itu untuk masalahat sholat, gak apa-apa. Lam yadur rohu. Walaupun dia mengakhirkannya Ya, kenapa? Karena dia itu untuk masalah sholat Kalau bukan untuk masalah sholat Setelah diperban, setelah wudhu Duduk-dudukan, Majelis senemoh Tamu masalah Atau ngombi teknisi Atau ngeliat TV berita dulu nah, Ini apa? Wajib diulangi lagi Walaupun bersih Walaupun tidak keluar seandainya Walaupun tidak ada bekasnya Wajib dibuka lagi Mengerjakan wudhu lagi ya Dibasuh lagi Kemudian mengerja wajib mengerjakan seperti awal yang tadi dan ini mengerjakan seperti ini diperban, di perban di baso farcinya kemudian diganti itu wajib setiap kali fardu. Wajib menggantinya kalau sudah menjadi najis, sudah menjadi kotor itu bekasnya. Seperti sekarang itu kalau apa, maaf seperti ada soft tag gitu ya. Soft tag itu ada yang bentuk seperti e, sumbatan. Nah, yang seperti itu cukup dan gak usah menyumbat lagi cukup itu dianggap seperti menyumbat. Gitu. Ada yang bentuk ke dalam itu Ah Kalau seperti itu berarti setiap kali Fardu wajib diganti Untuk orang yang keluar darah istiah Allah Diganti setiap kali dia Mau sholat, wajib mengerjakan Seperti itu, kecuali Kalau dibuka ternyata masih bersih Tidak ada kotoran Sama sekali, boleh dipakai lagi Tidak wajib menggantinya Atau ada cuma sedikit dimakfu Kenapa? Karena darah istiah Allah Sedikit dimaafkan atau dikencing Sedikit dimaafkan, tidak apa-apa Dipakai lagi kalau untuk selain ini Banyak bekasnya Berarti wajib diganti lagi Itu untuk orang yang daimul hadas Baik salih sulbol atau mustahawah Jadi daimul hadas itu Orang yang beser Bagi laki-laki atau perempuan Atau istihadah e, Itu berarti Wudu setiap Sholat fardu Walaupun belum keluar Waktunya Wudhu untuk sholat setiap fardu Dan itu harus setelah masuknya waktu Sebelum waktu enggak bisa nah, Nabi pernah ditanya tentang perempuan yang kena istihadah Kata Nabi Tawadai likul disolah Wudhu lah kamu setiap sholat Menurut madhab syafi'i Ya setiap sholat fardu berarti tapi menurut madhab imam Abu Hanifah Tawaddo'i li kulli salah li kulli wakti salah Ada mudhaf yang mahduf itu hmm? Ada mudhaf yang mahduf Jadi eh, ada perbedaan antara syafi'i dan Abu Hanifah ada di sini Kalau syafi'i setiap sholat fardu Walaupun belum keluar waktunya huh? Misalnya sholat zuhur jama' Agdim, setelah buduk dari mulai hadash dari itu salat bolur untuk salat asar buduk lagi. Nah, kalau Madhab Abu Hanifah cukup itu, so, okay. karena dikuli di waktu salat di situ, dikuli di waktu salat. Atau nafal mu itu sunnah tapi punya waktu nah, seperti duha, Dhuha kalau sudah salat bolur bukan duha lagi itu. Ada waktunya itu. Nah itu berarti setelah masuknya waktu sholat duha dan sebelum keluarnya waktu sholat duha, kemudian sholat witir, kubah, itu ada waktunya. Wah. Sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu berarti sebelum apa? Setelah mandi. Setelah dimandikan ya. Setelah dimandikan. Dan itu bukan hanya sekedar untuk buduknya saja, tapi membersihkan. Kelaminnya, menyumbatnya Juga dilakukan setiap Fardu Setiap Fardu atau nafal mu'akad tadi itu Ada Satu kisah itu seorang perempuan Mau tanya kepada Imam Abu Hanifah Waktu itu lagi Mengajar Imam Abu Hanifah Tentang-tentang tanya darah head itu kalau sudah kuning gimana? Mau jangan dia mendesak Ini udah harus dia bertanya Dan nanti lagi dia akan sholat Mendesak ini Wajib untuk ditanyakan sedangkan Ibu Hanifah dalam majlis Perempuan tanya, ya eh, gak mungkin kan? Tapi perempuan ini cerdas Beli apel Yang ada warna merah Dan ada warna kuning Eh, Panggil satu anak Sampaikan sama Ibu Hanifah Ini pertanyaannya Tunggu jawabannya Ini cerdas ini perempuan ini. Sampaikan sama Ibu Hanifah Dia tanya Tunggu jawabannya, ini pertanyaannya Senyum sama Ibu Hanifah Minta diambilkan pisau Kemudian diiris itu Apel sama Imam, Ibu Hanifah ini jawabannya, kembalikan sama dia kembalikan. Ini jawabannya Gak tahu ya, Mbah Hanifah Faham, boleh tanya Yang head itu yang merah atau yang kuning Faham ya Ini pertanyaan perempuan ini, apelnya ada merah ada kuning Dipecah sama Mbah Hanifah Isinya apa? Putih, putih. jawabannya ini Kalau bersih, putih ini ya, bersih namanya Kalau kuning masih head berarti ini Bu Hanifa kalau ente langsung dimakan itu <tuk> apelnya itu. <tuk> <tuk> <tuk> ya ya ger. Hayah. ada yang bertanya <tuk> Fa. <for>. Hmm? <tuk> belum belum dibahas. Hasil. Okay. Tapi mah hasil tuh. Oh yeah. Huh? Ada. Ada ibadah. Itu saja. Enti Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah ada? Sebenarnya enggak ada yang pernah istihabah ini. <laughs> Besar. Fa'al. Pakai ini pakai ini. Bahkan ada salasil feel Maldi Karena kalau Maldi itu kan ada sebab kan. Misalnya duduk di anggota atau ojekan Itu terlalu sensitif Jadi eh, gampang keluar Maldi nah, Ini apa termasuk salasil yang dalam pembahasan ini Iya, Memang disebutkan kita besok al-karim itu Ada salis itu bukan salisulbol Bukan beser karena kencing saja juga ada besar karena madi, bahkan juga ada besar karena mani. Salisul mani juga ada. Berarti dia wajib bukan wudhu lagi, wajib mandi setiap waktu untuk salisul mani. Kalau salisul madi, madi kan hukumnya seperti kencing. Berarti hukumnya sama seperti kencing. Cuma najis eh, sama, sama hukumnya seperti kencing. Ada dikatakan ada salisul madi. Tapi bukan naik ojek tak lo surusur, suruh, <laughs> Mungkin basur itu bisa enggak Dimasukkan Ambean berat itu Termasuk Daimul hadat apa enggak Yukfa al-bas Masalah hadatnya juga ada lagi Yukfa Yukfa dam atau Yukfa al-khurujil Al mak'adah Masuk apa? Apa namanya? Ma ma ma Hata-hatanya, maafkanu. Damnya atau hata-hatnya? Allahumma ciptan. Ha? Allahumma ciptan, salah kecuali keluar darahnya. Insyaallah maafkan. Itu harus taat agam itu. udah ada yang perlu dibahas mafiu uh, untuk masalah sari sulbol kalau seandainya keluar gimana sudah diperban sudah disumbat kemudian keluar mas Ian sampai masalah uh, apa ini tembus ke sarung masalan atau ke celananya gimana hukumnya kalau dia tidak ada taksir tidak sembrono dalam menyumbatnya, dalam memberbanya, berarti di situ tetap dimaafkan. Tetap dimaafkan. Kalau dia ada taksir, kurang nyumbat, tidak karuan asalasalan sampai keluar, ya berarti tidak dimaafkan. Ya, itu. Untuk menyumbatnya salisulbal itu gimana? lubangnya itu disumbat dengan apa? Ya? Kalau apa ada memungkinkan tidak wajib berarti. Apa pakai cukup celana dalam itu apa sudah cukup? Diikat kan ya Allah, Allah. Diikat. Allah. Yeah. Allah. ai beroida. Ana beroida. Malah gini. Kalau memang memungkinkan untuk hasu dan tidak ada ta'dzah, tidak ada meluka tidak sampai membuat sakit. Ya berarti kalau memungkinkan ya disumbat. Kalau enggak mungkin oh sakit dimasukkan sesuatu itu sakit. Kalau perempuan mungkin enggak. Kalau laki dimasukkan sesuatu sakit. Ya berarti ya ta'dzah berarti enggak wajib. Wajibnya isobah aja perban tutup, ditutup. Celana dalam kok nggak nggak cukup. Nggak cukup. Maksudnya isoba itu, isoba yang yang iklil ini. Ikan katak itu. Tumpus katak. Nggak <tut> artinya isoba di sini maksudnya lobangnya bukan berarti karena dikasih celana dalamnya itu bukan, lobangnya itu tempat keluarnya makhluknya kan. Ya, kalau silang kan berarti ada lobang itu kan? Iya nah, terhitung terhitung. Ya, kan berarti hamilun najasa kalau itu kalau itu hamilun najasa wajib kawat itu kalau memang sudah berakhir. Kalau kateter itu kan berarti bahwa anak cius itu. Ada mungkin ifadah yang lainnya? Ini. Ini. Saat. Bismillahirrahmanirrahim. Eh gimana untuk cara mengobati tentang sa sajisul madi gitu. Untuk apa? Ah sulusul madi. Mengobati. Iya, maksudnya nguapan madi gitu. Sisa keluaran madi. Untuk cara mengobati dan bagaimana hukum madi tersebut apakah najis, apakah dimakfuh gimana caranya untuk mengobati karena ketika ada sesuatu yang disenangi langsung timbul keluar madi tersebut enggak ada apa langsung keluar madi gimana apakah najis tersebut dimakfuh atau tidak nah, dan cara bagaimana untuk mengobati tersebut mengobati ini yang repot ini ini berarti hubungannya sama dokter itu Kalau ngobati bukan di sini ya Memang jelas eh, Salis itu lain dengan madda ya Orang kalau salis itu Itu keluar dengan sendirinya Tapi kalau karena alami Karena dia syahwat kemudian keluar mati Atau karena dia syahwat keluar mani Bukan salis namanya itu jadi nah, maddha dengan salis itu lain. Kalau maddha itu Zain Ali, Nabi Tualib juga pernah memerintahkan Migdad Ibn Al Aswad tanya kepada Rasulullah tentang hukumnya orang yang sering keluar madi karena kekuatan syahwatnya tinggi. Nah, maka Nabi SAW menjawab bahwa dia berwudu aja itu hukumnya batal wudunya, gak wajib mandi. Tapi bukan salis, salis itu yang keluar dengan sendirinya begitu, bukan karena alami gitu ya. Nah, nah, kalau alami, ya tidak apa-apa karena penyakit maksudnya. Nah, karena penyakit, ya kalau sudah penyakit ya cara pengobatannya ke dokter, bukan ke alih pekih. E, Salis ini apa sama dengan wadih? Wadi, wadi, wadi Mahdi atau wadi gitu. Wadi, biasanya gini kalau sholat ketika ruku atau sujud itu keluar, itu kencing, sisa-sisa kencing gitu. Apakah sama dengan salis? Mungkin ada perbedaan antara madhi dan wadi. Nanti harus paham. Madhi itu keluarnya itu dalam permulaan syahwat biasanya. Orang syawatnya tinggi, keluar cairan gitu. Seperti mani itu bukan mani. Bedanya kalau wadi, kalau madi itu keluarnya tanpa ada laddah. Kalau mani dengan laddah. Dan setelah keluar biasanya ada inkibas. Ya. E, apa, setelah keluar mani tadi itu loyo begitu. Tapi kalau keluar madi enggak loyo. Tambah semangat biasanya begitu. Kemudian kalau wadi itu keluarnya setelah kencing, cairannya seperti mani gitu, mirip mani, bukan netesnya itu seperti kencing. Kalau dalam sholat itu biasanya keluar apa wadi ya, ada kemungkinan. Tapi kalau bukan salis ya, kalau salis itu sering keluar itu, namanya salis, keluar terus itu. Sama-sama najisnya itu cuma, sama-sama najisnya memetarkan butuh. Yang ditanyakan apa itu? Ini sering keluar gitu, tiap habis kencing terus sholat itu. Ada was-was apa enggak? Tidak. Memang keluar pak. Memang sering alami gitu. Apakah itu sama dengan salis itu? Ya itu, ya memang salis kan bukan harus ken keluar kencing terus keluar gitu banyak enggak ya? Salis ya seperti itu, gambarnya itu salis namanya Ketika sholat, ketika rokok dia keluar Makanya kan diwajibkan istibrok kan Kalau seperti itu dia kan diwajibkan istibrok. Lah Istibrok ini macam-macam, bukan harus dengan dehem Bukan harus dengan nater Kadang-kadang dia itu punya kebiasaan setelah dia kencing Dia akan keluar sisanya dengan loncat-loncat Ya loncat-loncat istibroknya Dia masalah harus berjalan berapa meter bakal keluar lagi ya berjalan berapa meter biasanya untuk orang seperti itu tuh dia itu menyediakan sarung khusus setelah kencing sarung yang biasa kena najis dah jalan berapa atau kalau harus dengan ruku ya ruku keluar nanti setelah keluar baru basuh lagi biasanya seperti itu tapi jangan was was ya ada satu hadis kalau ada sholat kemudian wajahnya fibatni syai'an falay yang syarif minha ya yeah. kalau ada seseorang sholat kemudian dia was-was ini keluar sesuatu enggak dari perut ana ini, maka jangan membatalkan supaya enggak jadi was-was. Terus kena aja sholatnya sampai yakin batal. Caranya yakin batal kalau untuk masalah yang ada di berut itu dengar suara, asal enggak tuli ya, dengar suara atau dia mendapatkan bau. Jangan dibiasakan untuk nuruti begitu tambah jadi was, -was. Hatta enti perban, tetap yakin keluar nanti akhirnya kalau begitu tetap dibuat was-was begitu nantinya. Kalau memang itu adalah memang keluar beneran, ya diistibrok tadi itu. Itu biasanya penyebabnya salis itu katanya, karena terlalu keras ketika nasar, istibrok dengan nasar. Ketika merut terlalu keras, itu akan menyebabkan salis Kan itu bilutfin Ayyansuro bilutfin nah, Kalau terlalu keras bisa menyebabkan penyakit beser Atau nahan kencing Udah ingin kencing ditahan, itu akan menyebabkan beser ya, Beban berat juga bisa itu ya Beban berat juga bisa Ya Allah kelas. Hadithah. Eh? Washm, washmi, washmis. Coba masalah washm tato dulu kan. Eh. Masalah tato. Di sini ada ibarat dari Fathul Alam untuk permasalahan yang kalau dia sebelum Islam dia sudah ada tato, masuk Islam gimana? Pertanyaan tuh eh. ya. Al wasmu wa ghrsul jildi bi nahwi hatta yabruza dam thumma yudarru alayhi nahwu nilah liyazraqa bihi aw yakhlarra aw yahdarra yufa anhu wasm itu yaitu caranya itu ghrsul jildi menusukkan naba kulit dengan ibrah dengan jarum sampai keluar darah kemudian setelah keluar darah dikasih tinta sampai warnanya berubah itu dikatakan wasyam sini dan ini wahadha yu'fa'anhu ini adalah dimaafkan idha fa'alahu lihajatin jika dia mengerjakannya karena hajah layasluhu laha ghayruhu yang mana tidak bisa baik laha untuk ini apa uh, hajah ghayruhu selain dengan wasyam kalau memang ada hajah aw kana waktal fi'li sohiran atau ketika dia mengerjakannya itu apa tak bikin tatunya ketika masih kecil aw majnunan atau ketika dia gila Ketika dia gila, dikasih tato masalah Au mukrohan atau dipaksa, pegangi tangannya ditato Au jahilan bit atau dia tidak mengetahui keharamannya Orang kafir tidak tahu keharamannya Ma'luran cuman jahilan bit tahrim yang diuduri Dia sudah Islam tahunan cuman dia hidup di Pasuruan tinggal bersama ulama Dia mengatakan anak tidak mengetahui, tidak bisa Kenapa? Karena dia bukan dikatakan jahil maklur Bukan dikatakan orang yang tidak mengetahui di, Dikatakan berhalangan oleh syariat Bukan Aulam yakdir ala izalatihi min ghairi lororin Yubihut tayammum Atau dia tidak mampu untuk menghilangkannya Min ghairi lororin dengan tanpa loror Dengan tanpa bahaya Kalau dihilangkan bahaya, sakit semuanya Yubihut tayammum Dorornya itu ukurannya apa? Yang memperbolehkan untuk tayamum Itu ziyadatul bur'i Ziyadatul marad Ziyadatul muddatil bur'i Itu membahasan untuk tayamum Fa'inkana khilafadhalika wajabah alihi izalatuh Kalau selain daripada itu semuanya Maka wajib untuk menghilangkannya Walayasihulahu wudu'un Walayasulun walayasulatun Madamadhalika mawjudan bih Daksah bagi dia wudunya Dan mandinya dan sholatnya semenjak itu tato masih ada sama dia. Kalau selain yang tadi itu. Wa idha masabihi syai'an ma'arutubah najasahu. Kalau dia memegang itu tato dengan sesuatu yang basah. Maka akan membuat najis itu sesuatu. Wa hunaka gaulun la'ifun indana wa mu'tamat indal hanafiya anna mahal wasmi yadhurubil ghusli wa ilam ta'yazulillahun. Dan ada pendapat di situ golto if pendapat yang doif yang lemah indana indashafiya umum tamat indalhanafiat dan ini pendapat umum tamat pada madhab imam Abu Hanifa an nama hal tempat tato tadi itu yad huru bisa menjadi suci bil rosli dengan dibasu wa ilam ya zuliloun walaupun tidak hilang itu warnanya dan kesimpulan yang kemarin pembahasan yang sudah dibagi sama diusrol Karim ke kemarin terakhir dibaca ya seperti itu. Ya maaf. Tato yang haji ini apa ini surahnya ini? Penyakit hmm. hmm. kulit yang tidak bisa kena sinar matahari ditutup dengan tato maaf. ih haja dengan darurah lain ya. Haja berarti akhaf ya. Itu mungkin darurah itu sudah. Kalau darurah pasti haji. Hmm. apa bisa itu untuk suku supaya mengetahui suku itu suku ini wasmi apa termasuk haji itu. Hmm. Kan ada itu? Kadang -kadang kita sering melihat itu ada di haji itu kadang-kadang kelompok-kelompok itu ada tato terus di apa tato-tato itu. Apa termasuk haji itu? Kan ada itu? Kan? Suku atau itu? La'sulu bi ghairuh. Kalau bisa yang lainnya. Haji la'sulu bi ghairuh ya. Ya Allah Alam, apa itu bisa dibuat alasan atau enggak? Ya.